Mitra bisnis, untuk mengejar pendapatan negara, sekarang pemerintah sedang mengkaji penambahan barang-barang kena cukai di luar rokok dan alkohol, seperti minuman bersoda dan vatsin atau MSG. Pemerintah ingin menggenjot pendapatan karena penerimaan per Mei lalu baru mencapai 33% dari target tahun ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Raden Pardede. Pak Pardede, apa komentar Anda? Ya saya pikir kalau kita mau mencoba mengatur ekonomi dengan benar ya kita tidak boleh hanya karena sekedar kita nggak punya uang untuk atau kurang pendapatan pemerintah dari target maka kita harus pajakin ini atau kasih cukai ini kasih cukai ini karena saya pikir kita harus punya satu strategi kebijakan fiskal yang tepat ke depan ini. Artinya berkaitan dengan bagaimana kita memberikan ekonomian kita ini supaya dia dapat bertumbuh lebih sustainable. Strategi apa misalnya Pak? Pertama adalah bahwa kita harus Memperluas dulu basis pajak. Kalau seperti cukai ini dulu dikasih cukai, tidak dikasih cukai, sekarang kasih cukai lagi. Ya, ini kan sebetulnya berarti perencanaan dulu tidak benar dong. Jadi mestinya di dalam satu pembuatan kebijakan itu secara filosofi harus benar. Jangan dirubah-rubah begitu. Ya, kalau kita anggap memang minuman bersoda itu dalam rangka apa kita harus pajakin dia? kita anggap dia barang lux ya silahkan. Tapi konsisten saja, ya. Dulu sempat disebutkan begitu, kemudian beberapa tahun ini enggak. Sekarang, berdasarkan apa kita pajakin dia? Ya kan Harus jelas dulu itu. Jadi enggak bisa asal, wah kurang pendapatan ini, kita pajakin. Besok enggak dibajakin lagi. Enggak bisa begitu. Itu menimbulkan satu ketidakpastian bagi iklim usaha jadinya. Saya takut kalau kita hanya sekedar... Setiap ada nanti kekurangan pendapatan, maka kita pajakin sini, kita pajakin sana. Itu akan panik gitu loh. Itu tidak benar cara-cara membuat kebijakan fiskal seperti itu. Nah, jika rencana ini jadi diterapkan, apa dampaknya bagi industri sendiri? Ya, minimal ini kan menimbulkan suasana ketidakpastian dalam bisnis berusaha kan di Indonesia ini. Sedangkan kita tahu sekarang... Itu sangat penting sekali, kepastian dalam berusaha itu, supaya para investor atau para pemodal masuk ke Indonesia. Saya tidak menyatakan bahwa saya against atau menolak kenaikan itu, tetapi jangan sekarang dinaikin, besok tidak ada pajak lagi, berikutnya ada pajak lagi. Tidak konsisten, suka-suka aja itu. Dasar polisinya harus jelas, bukan hanya sekedar bagaimana mencapai pendapatan dalam waktu singkat. Kalau begitu namanya itu, wah itu akan menimbulkan suasana ketidakpastian di dalam berinvestasi di Indonesia ini untuk masing jangka panjang. Dan saya khawatir kalau itu terjadi, maka para investor, baik investor dari dalam negeri maupun investor luar negeri yang berpikiran jangka panjang, itu akan jadi kapok. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah, Pak, terkait penerimaan negara? Banyak yang harus dilakukan. Pertama adalah mungkin efisiensi. Masih banyak belanja-belanja pemerintah yang bisa dilakukan lebih efisien. Tentu dari sisi belanja itu satu hal. Dari sisi penerimaan masih banyak sebetulnya sumber-sumber pajak kita yang belum kita gali dengan benar. Jadi saya selalu menyatakan jangan kita berburu di kebun binatang. Jadi para pembayar pajak, yang sudah bayar, justru itu masih kita genjot lagi dari dia. Masih banyak sebetulnya sektor-sektor, banyak juga usaha-usaha yang belum dikenakan pajak. Dan itu menjadi bancaan. Nah itu dulu diperluas. Jadi harus diperluas basis pajaknya, ibarat kebun binatang. Kebun binatang itu diperluas. Jangan hanya di binatang yang ada berburu di situ, ya habis juga nanti binatang-binatang di kebun binatang itu. Demikian ekonom Raden Pardede. Saya Wendy Lim.